Bismillahirrahmanirrahim nur <Sessizlik> Ya, di samping kanan sound system pak molo pak Berapa? kadar Pak bu bak, tamam sini pak Di samping kanan sound system Bolo Langsung pak mı? Tamam mı? Tamam mı? Tamam pak Di samping kanan sound system Langsung saja Sini pak Ayo Iya mı? pak mı? Tamam mı? Tamam mı? Tamam mı? Tamam mı? Tamam mı? Tamam mı? Tamam mı? Tamam mı? Tamam mı? para hadirin Ibu telah hadirnya satu persatu. Selaria satu model yang Alhamdulillah dan syukur senantiasa Allah Subhanahu wa taala. Kasih rahmat hari semuanya sehat sehingga dapat hadir mengunjungi dari panitia dalam rangka Tablak abat, bir yedi İsrailerles birleşen hangâsınla Boğmalılarla beraber inançlandırma, inşaat ve danışma için inşaat ve danışma için inşaat ve danışma için inşaat ve danışma için inşaat ve danışma Bapak dan Ibu yang berhormati, herhangi bir acara pada siang hari ini tersusun Surah Mewi Satu pembukaan, dua pembacaan raya-raya suci Rahu Al-Quran. Tiga menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Tiga perkata manika, empat sambutan, wakil Jepati Jeprana. Dalam acara inti cerah, konhejan mengingati Akbar memperingati Israq Me'r-Rajkan Muhammad SAW dilanjutkan dengan penggalangan dana pembangunan masjid Yani Al-Ikhlas Bani Dir. Adalah doa dan dengan penutup. Baik Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk berbahagia acara ini kembali berkumpul bersama dengan membaca al kita dengan harapan semoga Allah senantiasa memberkahi acara yang kita laksanakan pada siang hari ini dan senantiasa mendapatkan berkah dari Alhamdulillah hari ini Al-Fatihah oh, Al-Fatihah so, Al-Fatihah Ibu yang akan berhenti Untuk lebih barokahnya cara ini Mohon dalam hidup kita Agar tenang Mari Kita bersama-sama mendengarkan lantunan firman Allah Ayat-ayat suci Al-Quran Yang akan dibawakan oleh Ustaz İvan'ın ovası, var içi. Tersayan. Eee, audio <laughs> Dönüyor su hilala Sikap, belli bir sikap. Kami remaja masjid Al-Eklas Banyuwiri, kami remaja masjid Al-Eklas Banyuwiri dan umat muslim Kabupaten Jemberana dan umat muslim Kabupaten Jemberana menyatakan sikap, menyatakan sikap, menolak keras berita hoax, menolak keras berita hoax, ujaran kebencian, ujaran kebencian dan isu saraf dan isu sara. Untuk itu, untuk itu kami mendukung Polri. Kami mendukung Polri dalam menegakkan hukum, dalam menelakkan hukum terhadap pelaku ujaran kebencian, terhadap pelaku ujaran kebencian, pelaku ujaran kebencian berita hoax, berita hoax dan penyebaran isu sara dan penyebaran isu sara. Semoga Pilkada 2018 semoga Pilkada 2018 berjalan aman dan damai berjalan aman dan damai jayalah Polda Bali jayalah Polda Bali jayalah Polres Cemra jayalah Polres Cemra NKRI, NKRI harga mati NKRI harga mati ya terima kasih kita sambut dengan applause yang telah terima kasih waalaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa rahmatullahi wa barakatuhu alhamdulillah alhamdulillahirrabbilalameen wa bihina sa'in ala udhina wa an la ilaha illallah Vâshhed ân Muhammed an âbdü ve Rûsûlü arsâlehu râhmete n l-âlamin. Allahum ve seli ve bârik âla Habibina wa ummati ila yomidin ama ba'd. Hadiratul iram para alim ulama wa bil khusus ustazti Zainuddin dari Jakarta ahlan wa sahlan bi hadorikum. Bapak Wakil Bupati Jepara Yang selalu hadir dalam kegiatan-kegiatan umat Islam di Kabupaten Jemberana Yang insya Allah beliau akan meneruskan pemimpinan di Kabupaten Jemberana Kita doakan mudah-mudahan beliau berlanjut untuk memimpin Kabupaten Jemberana Dama sekalian yang dimuliakan Allah Seluruh hadirin hadirat Muslimin muslimat Yang hadir, yang saya banggakan Yang dimuliakan oleh Allah Alhamdulillah Pada hari ini Kita bersama-sama hadir Dalam rangka memperingati Israq dan Mi'raj junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan memberingati satu abad istilahnya Pak Kembang, Pak Wakil itu kalau bilang satu abad itu tujuannya gini satu abad nah, karena harus diingat karenanya jadi satu abad angka satunya itu diingat ya dan bangunan praktis satu abad masjid ini. Jadi yani, alhamdulillah masjid Al-Islas ini sudah berumur 100 tahun. Tetapi bangunan yang ada itu bangunan yang ketiga. Dan ini yang tempat acara ini merupakan bangunan yang keempat yang insyaallah merupakan masjid terbesar di Kabupaten Tangerang. Ukurannya 33 kali 33 di atas tanah seluas 7.000 meter atau 70 aren yang direncanakan sebagai Islamic Center kabupaten Purwana. Dan insya Allah beliau bapak wakil bupati. Selalu mendukung sebagai kedepan, insya Allah masjid ini merupakan salah satu tempat wisata religi di Jemberanah. Karena itu beliau mendukung supaya masjid ini menjadi minimal masjid dengan area parkir terluas, yang area parkirnya kurang lebih 3.000 meter. Di belakang juga ada masih 2000 meter, masih 20 arne di belakangnya. Itu semuanya menjadi area parkir. Dan nanti akan juga paling tidak menjadi trans tempat transit untuk semua wisata religi, terutama Wali Pitu yang ada di Bali. Jadi ini merupakan pintu Gerbang untuk para wisatawan religi. Wali Pitu mampir di Jembrana Istilah beliau jangan sampai Jembrana hanya kebagian Asep kenal portnya bis Paling tidak Mampir, para tamu itu mampir Sehingga ke depannya Kita akan bangun juga Ada Wisma Wali Jadi akan menampung Para wisatawan Nginep di Jembrana Sekaligus jual oleh-oleh khas Jembrana Dan beliau sudah bawa Salah satunya coklat Jembrana Tapi memang mohon maaf belum bisa dibagikan ke semua jamaah. Ya lain waktu nanti beliau akan bawa oleh-oleh yang lebih banyak. Ya. Jadi itu yang kedua. Jadi acaranya yang pertama istrok Yang kedua adalah satu abad. Ingat bu, pak satu abad. Ya, ingat angka satunya ya satu abad. Ya satu abad. Masjid Dan yang kedua, yang ketiga ada harla. Hari lahir Ibh, Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia ke-28. 2 8 10. Ada angka satunya lagi. Ya. Ada angka 1 dan angka 0. Kalau 0 tidak dihitung, Pak. 1 Karena itu ya, ke 28 ini sebelah kanan, sebelah kirinya ada satu abad Di sebelah kanan ada Ke 28 Jadi karena itu Para jemaah sekalian Bahwa Kita bersama-sama Saling Bau-membau -bau Dan membangun bangsa ini Kalau tadi sudah remaja masjid Dan kita semua Diajak bernikrar Bahwa Kita berikrar kita akan menjaga NKRI ini. Karena ada isu-isu hoax, isu-isu tidak benar yang menyatakan bahwa tahun 2030 Indonesia bubar. Tidak ada lagi negara kesatuan Republik Indonesia. Bahkan dikatakan Indonesia akan terpecah menjadi 6 negara. Dan kemarin NU Bersama Muhammadiyah mengadakan rapat khusus di kantor pengurus besar NU PBNU di Jakarta Jadi PBNU itu punya singkatan P-nya itu Pancasila B-nya itu BDK Tunggal ikat, N-nya NKRI U-nya Undang-Undang 1945 Jadi singkatan PBNU aja punya arti yeah. Karena itu kemarin rapat di kantor PBNU Muhammadiyah dan NU Dua organisasi Islam terbesar di Indonesia dan di dunia Jadi NU itu organisasi Islam terbesar sedunia Muhammadiyah kalah terus jumlah anggotanya Kemarin saya pernah datang di acara kanor Muhammadiyah kemudian yang datang Tua umum yang dulu Pak Dinsam Sudi, beliau bilang dengan almarhum Pak Hasim Uzadi. Pak Hasim, kenapa sih Muhammadiyah kalah terus sama NU jumlah anggotanya? Ya Pak Hasim sederhana, sebab kalau di NU anggota yang sudah mati nggak dicoret dari daftar anggota. Karena apa? NU tetap punya hubungan dengan orang yang sudah meninggal. Karena ada haul, dan doa untuk yang sudah meninggal. Jadi enggak perlu dicoret namanya. Jadi yang sudah meninggal tiap bulan ruwah baca kirimi mate, pahala kalau dicoret enggak tahu apa, yang sudah mati-mati. Mati. Nah, jadi itu makanya NU Muhammadiyah kalah terus jumlah kuotanya. Jadi kalah cepet namanya, Pak. Dia santunan belakangan kalau 15 juta. NU bilang 35 juta. Muhammad naik 25 juta. NU bilang 75 juta. Tah terus. Iya, sebab di NU yang sudah meninggal nggak dicoret namanya. Masih tetap jadi anggota. Jadi Bapak jadi Bapak Ibu jadi anggota NU sampai hari kiamat. Iya. Nah, karena itu jangan mudah Bapak Ibu dipengaruhi oleh aliran-aliran yang tidak jelas sekarang ini. Itu yang ngomong tuh terawang mamah dia. Bu. Jadi bukan saya, ya, kalau omong ke Pak NU, saya yang tolong ngomong-ngomong yang tepat eh. saya wajar aja pujian guru gitu. Yang ngomong itu mamah dia. Beliau akrab juga Pak Dirsanti dengan almarhum Pak Rizal juga tadi. Kemas kalian yang diberikan Allah. Jadi karena itu kami atas nama Bani dia pertama-tama mengucapkan terima kasih atas seluruh jamaah yang hadir pada sore hari ini khususnya para pejabat baik abri maupun sipil terutama Bapak Wakil Bupati dan khususnya Bapak E. Haji Fikri Zainuddin ini beliau berkenan untuk hadir dan beliau Sekil pekânjut dakwah dari almarhum. Karena itu mudah-mudahan beliau tetap diberikan kesehatan, kekuatan panjang umur, sehingga tetap dapat melaksanakan dakwah tiling Indonesia bahkan mungkin juga tiling dunia. Ya masalihyan yang dimiliki Allah. Sekalipun hal ini sederhana, tapi yang terakhir sangat penting. Bahwa jangan kaget, Bapak, Ibu, dan itu sudah biasa Kalau di akhir acara nanti ada kotak keliling Tolong disiapkan yang merah-merah Karena kalau keluarkan yang merah itu yang baik, Pak Kamu belum termasuk orang baik Kalau belum memberikan yang paling kamu cintai Yang belum cintai kan yang merah-merah Kalau yang enggak merah itu enggak terlalu dicintai itu. Saya ngomong gitu, saya sudah nyiapkan, Bu, takut taginya benar. <tuk> <tuk> saya sudah nyiapkan. kalau saya mentar ketemuan pelom kan, padahal oh, ngomong merah dia padahal belum di sini. Nah, itu saya enggak mau itu. Makanya perjalanan saya kantong enak jalan tadi, eh yang merah, kan enggak ngomong yang merah soalnya gitu. Ah, itu yang merah lagi Pak Wakil. Yeah. tolong yang merah, yang nomor satu diingat. Ya. Yeah. Tolong yang merah, yang nomor satu diingat itu. Yeah. Ya. Nah, inilah. Jadi saya kira itu, jadi satu ingatnya satu abad, merah ingatnya soda, soda. Oh, itu ingetin. Itulah saya kira yang dapat saya sampaikan. Saya lagi terima kasih atas perhatian mohon mahasiswa kekurangan mohon perkenan Bapak Wakil, Bupati, Bapak dan untuk memberikan sambutan, begitu juga kepada Ustaz Bikri Haikal MZ semoga beliau juga berkenan memberikan tausiah untuk memberikan bekal-bekal pada kita dalam rangka menghadapi promotor juga menghadapi suasana Pesta Demokrasi 2018-2019 Saya kira ini yang dapat saya sampaikan Sekali lagi terima kasih setelah perhatian Mohon maafsul kegugangan Rasulullah al-Muslim Wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh